Saya khawatir orang yang mendewa-dewakan harmonis karena istri satu itu sampai janggal terhadap poligaminya Porosinten Nabi. Meskipun kita mungkin tidak berani poligami. Takut istri, takut bayar, takut keuangan, macam-macam. Maksudnya di koncok ulang, bucu lurus sunat, guys, masalahnya untuk lurus yang sitok ucu, lah sitok menah, kan tetap berkara Kan tidak satu tambah satu dua, kan? Satu ditambah satu hilang satu. Tambah satu lagi, hilang satu lagi. Lain masalahnya kan? Karena saya pernah diberitahu wartawan senior, wartawan Republika itu teman saya. Ketika dulu A.A. Gim poligami dan dia jatuh. Di publik ya, saya enggak tahu kalau indah, pokoknya di publik jatuh. Itu semua tulisan itu bukan tentang A.A. Gim yang poligami, tapi tentang poligami. Sehingga sudah enggak menyebut tentang A.A. Gim. Pokoknya poligami itu enggak masuk akal. Poligami itu salah, karena nanti terjadi gini-gini, hanya nuruti nafsu, seks dan ini Beberapa media tuh besar-besaran mengkritik poligami dan itu sudah ada menyebut agim. Walhasil ada wartawan senior yang mencintai Islam, dia cerita sama saya Pak Bahak, sasaran tembak itu bukan agim, tapi umat Islam dibikin janggal tentang poligami. wis janggal bahwa logi poligami itu pasti buruk. Hanya sudah tertanam kalau logi apa poligami pasti buruk, mereka akan janggal kepada nabinya. Jadi agim itu tidak siapa-siapa, itu tidak penting. Yang penting adalah kalau poligami difonis buruk, dan buruk sekali, dan tertanam di umat Islam, benang wong Islam janggal pada apa Nabi. Jadi saya menjelaskan ini itu ibadah. Meskipun saya sendiri mungkin ya ada poligami. Mungkin, tapi. Nah, mungkin tidak berapa. Jangan, ini. Rasanya yang loros, itu ganti. Aku tidak tahu. Yang kedua, itu ganti saja tidak tahu. Tapi, ini direputasi, nama? tukang apa? Când te pasangan, dat, ai spus că e o reputație. Când te-ai dat, ai spus că e o reputație. te-ai dat, ai spus o Wali Songo, Demak bintorong gay de kerajaan, kasultanan Giri y gawe kerajaan. Lo cire bonu di kontundo Demak glem, tapi syaratisito, kluh gay tetep gay kerajaan Bihamba. Tenan akhir, bareng Demak bintorong guling, era putus dia pindahan ngayok Jakarta, Cirebon, Gamelong guling berkotek kerajaan dia. Lo tiga akhiri, di bawah kerajaan ini deni igau istihate ulama Indonesia lasa aici tikuti gege sing politik yo soalono subate urusan EDPD boi a cerita majoritas keo jodlo el etok dong soke jodlo va mint ben roh logikane Lecau logika politik sing dilakoni poronabing ya termasuk jaganoboh majoritas melani napihintikan va arju an aku na aksarohum tabian Yahumal kiam aku berharap so ben umatku majoritas